Saya bertanya, ada seorang laki-laki yang sering mengeluarkan air kencing. Dengan refleksi, air kencing lah gitu. Ya. Cuma setetes, tapi itu sering sekali. Bahkan ketika di tengah-tengah sholat, bagaimana cara orang tersebut bersuci? Bersucinya biasa. Artinya kalau mengair kencing terus-menerus, namanya beser alias salisul baul. Jadi kalau ada seseorang keluar air kencing terus-menerus, tidak henti-hentinya, maka ada kemudahan kalau dia ingin melakukan sholat dia tetap wajib melakukan sholat cuman caranya dibersihkan itu tempat kemudian dia pakai celana yang ketat atau dikasih penyumbat yang bisa menekan dan menahan dari bercecerannya najis dan itu dilakukan sebelum berwuduk kemudian wuduknya adalah ini yang syarat wuduknya adalah yang pertama dibersihkan dahulu yang kedua wudunya adalah setelah masuknya waktu. Jadi Anda yang besar, yang terus air kencing mengucur yang tidak bisa dihentikan atau menetes, Anda tidak sah jika wudhu Anda sebelum masuknya waktu. Jadi kalau ingin sholat duhur, wudhunya adalah setelah adzan tuh Itu pun setelah dibersihkan baru wudhu. Dan sekali wudhu digunakan untuk satu sholat fardu di dalam adab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu.